Mitra bisnis sebuah media menulis saat ini ada lebih dari 3.000 peraturan daerah atau PERDA terkait pajak retribusi yang bermasalah dan meresahkan investor. Demi mengejot pendapatan asli daerah, memang banyak pemerintah daerah yang terlalu mudah mengeluarkan PERDA yang justru berpotensi merusak iklim usaha. Meski protes dan pembatalan sudah banyak dilakukan terhadap ratusan perda bermasalah, tapi tetap saja, masih banyak pemda yang kembali membuat perda dengan mengganti judul, tapi substansinya tidak berubah. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, Agung Pambudi. Pak Agung, bagaimana komentar Anda? Kami sendiri kan memiliki lebih dari 10.000 peraturan daerah koleksi KPTOD dan sudah kami kaji memang cukup banyak yang uh, distortif mengganggu aktivitas usaha. Tetapi per saat ini, melakwal 2010, persoalan utama terkait dengan perda ini bukan pada pemerintah daerah, tetapi pada pemerintah pusat. Kenapa bisa begitu, Pak? Sekarang tidak ada satupun institusi di tingkat pemerintah pusat yang Merasa atau yang mau menjalankan kewenangan untuk mengawasi perda dan membatalkan perda-perda yang distortif Jadi ceritanya adalah sebelum tahun 2010 ini ketika ada perda yang distortif Maka dengan kewenangan Presiden, Presiden melampahkan kepada Mendagri untuk membatalkan perda-perda itu Lalu keluarlah sudah cukup banyak ribuan SK Mendagri pembatalan perda-perda distortif Tapi persoalannya sejak keluarnya Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang 34 tahun 2000, itu e, di sana mengatur bahwa kemenangannya ada di Presiden untuk membatalkan dan bentuk pembatalannya adalah peraturan Presiden. Fakta yang terjadi di lapangan sekarang adalah Bahwa Pemendagri merasa bahwa bukan kewenangan kami lagi untuk membatalkan. Lalu Menteri Keuangan yang selama ini merekomendasikan usulan pembatalan tentang pajak reduksi daerah Pemendagri itu merasa mestinya masih Pemendagri atau Presiden. Gitu. Tetapi di institusi kepresidenan sendiri sampai sekarang tidak merasa bahwa itu adalah kewenangannya untuk membatalkan. Jadi saling lempar gitu ya? Sekarang yang sudah berjalan di tahun ini Ada kevakuman Tidak ada satupun institusi Di pemerintah pusat Yang berhak untuk Membatalkan peraturan daerah Yang distortif itu Padahal faktanya adalah Sampai saat ini sudah lebih dari 3.000 perda yang direkomendasikan Menteri Keuangan Untuk dibatalkan kepada Mendagri, melalui Mendagri Tetapi sampai akhir tahun 2009 baru sekitar Dua ribuan gitu. Jadi masih ada lebih dari seribu perda yang terkatung-katung. Dan persoalan ini sudah diketahui dengan sangat jelas oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Dan sudah kami diskusikan sejak awal tahun lalu. Tapi sudah lebih dari empat bulan, bahkan sudah lima bulan ini tidak ada solusi. Jadi persoalan utama soal pengawasan perda distortif itu adalah pada... ketidakmampuan dan kelambanan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti implementasi dari undang-undang. Demikian Agung Pambudi dan saya Rizal Andika.